Yang slow-slow bareng bersama Ki Ageng Selamat Setuju. Matur sembah Artis ciliknya Jawa Timur. Ini juga masih keluarga besar dari teman-teman Nyupalapa. Ananda tercinta dari seruling Nyupalapa, ya. Ini anak kesayangan dari Mas Santoso. Ada SNP Indonesia. Juga ada Kompa Community. Nadin Santoso Ju Palapa. Selamat sore semuanya. ...keleleken kasetnya Mbak Rita Sugiyarto, ya. Ini anak kesayangan dari salah satu tukang serulingnya Nyupalapa. Yeah. Nadine, sukses yeah. ya nak ya? Iya. Yeah. Matur sembahun, luar biasa.